p a Dibio selamat siang Selamat siang Bu Ya permasalahannya adalah bahwa Ini adalah Departemen Perdagangan yang punya bisnis Bu Bukan minimarket yang punya bisnis Oleh karena itu Satu-satunya begini Bu Saya punya ide ya Supermarketnya tutup Tapi penjualan sembako tetap berlangsung Jawabnya begitu Jadi satu-satunya jalan gitu Jadi gedungnya ditutup Tapi penjualan sembako m a s i h terhadap jalan gitu loh Isilahnya、uh, lewat pintu belakang Jadi Pito marketnya itu, consumer marketnya dalam kondisi tertutup, tapi lewat pintu belakang tetap ada penjualan gitu. Jadi satu-satunya jalan begitu, sambil mengurus izin. Karena itu izinnya itu mahal, karena diperdagangkan misalnya. m a m a n y a aja Departemen Perdagangan, kerjanya untuk mencari uang gitu. Terima kasih.